wajah nangis aku ngerti kuya abot tapi tolong diselaini bisik sawangan aku ya aku sih sayang ngerawahmu kosok pengerti itu sebuah you mm -hmm.